Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah Kita masuk kepada pasal yang kedua. Ya. Dari kitab Tanbihat ala Ahkamin takhtasu bil Mukminah. Ya, peringatan-peringatan akan hukum-hukum yang khusus untuk kaum mukminah. Pasal yang kedua ini adalah penjelasan tentang hukum-hukum berhias. Hukum-hukum berhias pada jasmani seorang muslimah. Iya. Yeah. Dibagi menjadi beberapa poin pada pertemuan yang lalu, ya. Yeah, poin yang pertama adalah tentang perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah manusia. Dituntut untuk seorang wanita ya yeah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perangai ya fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia seperti nah memotong kuku mengerok bulu kemaluan mencabut bulu ya ketiak dan juga berhitat ya dan juga berhitat Iya Tapi kita lanjutkan sekarang poin yang kedua. Mayutlabuminha Perkara-perkara yang dituntut dari wanita ya. Dan perkara-perkara yang dilarang Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Terkait apa? Syariro siha Rambut wanita ya, Sekarang kita berbicara tentang rambut Lihat betapa mulianya Islam Sampai dalam permasalahan rambut saja dibahas. Wasyari haji bayha dan bulu dua alisnya. Jadi ada etika, ada adab. Islam terkait dengan rambut wanita ataupun alis. Wahup mi al hidab wasebagi syari dan hukum yang terkait dengan mengecat atau mencelup rambut. Ya yeah, kalau hidab mengecat rambut kalau subhu ya mewarnai rambut dengan cara mencelup di cairan pewar pewarna. Iya. Nah, sekarang kita lihat banyak. Naam. Ya, banyak wanita-wanita yang rambutnya ada yang biru, ada yang hijau, ada yang seperti bulu jagung. Ya. Naam, barakallahu fikum. Ini kita perlu tahu bagaimana Islam berbicara tentang hal itu. Poin yang pertama, alif. Yut la buminal muslimati tawfiru syari Dituntut dari seorang muslimah, ya buku saya halaman 12. Diminta dari seorang muslimah, ya halaman 12. Ya. Dituntut dari seorang muslimah Taufiru syari rosiha Untuk memelihara rambut kepalanya Memelihara rambut Kepalanya Wayuhramu alaiha Halkuhu Dan diharamkan bagi wanita Untuk mencukurnya Beda antara mencukur Dengan memotong Kalau mencukur ini <tuh> Seperti seorang yang Dibotak Ya itu dicukur namanya. Untuk wanita ini perbuatan haram. Ya perbuatan haram. Ilmin doru rotin kecuali karena sebab darurat. Kala ya. Sheikh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh Mufti diaris Saudiyah rahimahullah telah berkata Sheikh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh beliau adalah mufti. Ya orang yang diangkat sebagai Seorang ulama yang dianggap sebagai pemberi fatwa negeri Saudi Arabia ketika itu, Rohim Wa Mashyaru Ruusin Nisa Ifalayju Zuhalkuhu kata beliau. Adapun rambut kepala kepala wanita maka tidak boleh untuk dicukur. Lima roahun nasa imin sunan fi ini berdasarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Munnasi di dalam sunnahnya. Bisanadin an Ali ya hadit dengan sanat dari Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Warohul Bazar Bisanadihi fi musnadhi an Utsman dan diriwayatkan pula oleh al Bazar al Imamul al Bazar dengan sanatnya di dalam kitab musnad beliau dari Sahabat Utsman. Jadi hadis ini datang dari riwayat Ali, datang pula jalur lain dari riwayat siapa? Utsman. Wa rawahu Ibnu Jarir bisanadihi 'an Ikrimah. Dan diriwayatkan oleh Halimah Ibnu Jarir dengan sanatnya sampai kepada Ikrimah. Iya. Qalu mereka mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqu al-mar'atu ra'saha." Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk mencukur kepalanya, untuk mencukur kepalanya. Ya, jadi larangan ini bukan dari kita akan tapi larangan ini datangnya dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wan nahyu idzaa'a anin nabiy dan larangan apabila datangnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam fa'innahu innahu di tahrim maka larangan itu mengandung pengharaman maksudnya mana larangan adalah diharamkan malam yarid lahu muaridun selama tidak ada dalil lain yang menentang ya selama tidak ada dalil lain yang menurunkan ya dari keharaman kepada perkara yang makruh iya tapi hukum asal dari sebuah larangan adalah untuk pengharuman. Qala mala ali yuqari. Telah berkata Mala Ali Yuqari di dalam kitabnya Mirqah Syarhil mis Mishkah. Qauluhu ya. Sabdanya antahlika antahliqa almaratu rasaha ya. Makna dari ucapan larangan nabi wanita memotong ya mencukur kepalanya wadzalikalianna dawaiba linnisa yang demikian itu karena rambut-rambut bagi wanita kalluha lirijal seperti jenggot-jenggot bagi kaum laki-laki ya laki-laki diperintahkan untuk memelihara jenggot haram untuk dipotong atau dicukur Nah wanita jenggotnya itu adalah rambut kepalanya. Filhayati wal Jamal, ya dalam rupa dan juga dari sisi kecantikannya. Oh laki-laki kalau jenggotan itu gagah. Iya, eh, wanita keindahannya ada di rambutnya. Intah. Waamakosus syari rosiha. Adapun memotong rambut kepalanya, ya. Sekarang bagaimana hukumnya dengan memotong? Ya, fa'inkan alihajatin ghaerozina apabila disebabkan karena satu kebutuhan, ya. Selain kebutuhan untuk bersolek, untuk berhias, ya. Kebutuhannya seperti apa? Ka anta jiza anilmu natihi. Seperti dia tidak mampu untuk mengurusnya. Kalau rambut panjang tentunya memelurkan Ya biaya ya sampohnya mungkin obatnya ya dia tidak mampu untuk itu. Au yatulah ketiron ya syukuralihha atau rambutnya sangat panjang hingga dia kesulitan ya dengan rambut yang amat panjang itu maka kalau kondisinya seperti ini falabasa biko sihi biko maka tidak apa-apa untuk memotongnya sesuai dengan kadar keperluannya saja ya. Naam. Kama ya, kana azwajin nabiy. Ini sebagaimana dahulu sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam يفalnahu ba'da wafatihi. Ya istri-istri Nabi sebagiannya ada yang mencukur rambut, apa? memotong rambutnya ya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. ba'da wafatihi. Kenapa dilakukan hal ini oleh istri Nabi? Karena mereka memang diperintahkan untuk tidak lagi berhias setelah meninggalnya Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, was tigna ihinna antatuli dan ketika itu mereka sudah tidak butuh lagi untuk memanjangkan rambutnya. Wa amma inka na qosdul maratimin qossi syariha yeah. huwa tashebbu hubil kafirat wal fasiqat. Adapun apabila niatan wanita dari memotong rambutnya adalah untuk tasabbuh menyerupakan dirinya bil kafirat dengan wanita-wanita kafir wal fasiqat atau menyerupakan dirinya dengan wanita-wanita fasik. Iya, wah lihat, wah model sekarang artis-artis rambutnya misalnya zigzag. Iya. Atau di poni misalnya. Dia lakukan hal itu bukan karena butuh tapi karena ingin seperti wanita kafir tadi, eh, atau seperti wanita fasik tadi, eh, atau syabu birrijali, atau dia pengen ikut seperti laki-laki, ya, -laki. dicepak dia ikut dicepak misalnya, eh, fahadahar muharromun bila syakin, maka kalau tujuannya ini, ini adalah tujuan yang haram tanpa diragukan lagi. Ya kenapa? Karena memang tidak boleh kita menyerupakan diri kita dengan orang-orang kafir Man Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan satu kaum Maka dia bagian dari kaum itu Dan kita tidak mau Untuk dianggap sebagai bagian dari orang-orang kafir Ya mereka sejelek-jelek manusia dan kita orang-orang beriman yang Allah katakan sebaik-baik manusia. Tentunya kita tidak boleh menyerupakan diri kita hingga akhirnya kita dianggap bagian dari mereka. Tidak boleh. Wa ya. ingkana khusdumin huta zayun dan apabila tujuan dari memotong rambut itu untuk berhias, mengikuti gaya, mengikuti model, ya, dia tidak ingin. Untuk Barakulofikum tidak ada niatan untuk mengikuti orang kafir Tapi karena ini modelnya dia ingin berhias cantik seperti itu Yang nampak perkataan ini pun tidak boleh Hukum asal rambut wanita itu dibiarkan panjang sambil diurus Sampai dia kesulitan untuk mengurusnya baru dipotong sesuai dengan hajatnya Qala syaikhuna Syekh Muhammad Al Amin asy Telah berkata Syekh kami yaitu Syekh Muhammad Al Amin asy Rahimahullah di dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Ya. Thumma ajaba al Kemudian beliau menjawab tentang hadis. Ya. menjawab tentang hadis apa? Hadis tadi, ketika istri-istri Nabi sebagiannya ada yang memotong rambut mereka setelah meninggalnya nabi. Kenapa mereka melakukan ini? Kalau sebenarnya tidak boleh, kenapa mereka melakukan ini? Padahal mereka adalah wanita-wanita panutan, ya, panutan kaum muslimat. Iya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al Amina Syinkiti. Ana azwajja nabi alaihi wasallam ya'khudna min ruusihiinna hatta takuna kalwafrah. Hadisnya Sesungguhnya istri-istri Nabi mereka mengambil dari kepala-kepala mereka. Ya yani memotong rambut-rambut mereka. Hingga kalwafroh. Wafroh itu adalah rambut yang naam sampai ke batas telinga. Sampai ke batas tempat anting ini syahmah. Iya. Jadi tadinya panjang kemudian dipotong hingga setinggi atau sejajar dengan ujung telinga. Ya tempat ditaruhnya anting. Iyi. Kenapa istri-istri Nabi melakukan seperti ini? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkidhi, "Bi azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma qasarna ru'usahunna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam." Karena sesungguhnya istri-istri Nabi, mereka memotong kepala, afwan, memotong, memangkas rambut-rambut ya, mereka ini setelah wafatnya Nabi saw. Rianna kunayatajmal nafihayatihi. Dahulu mereka istri-istri Nabi mereka berhias ketika Nabi masih hidup. Wamin ajmalizinatihi na dan dari perkara yang termasuk perhiasan yang paling indah yang mereka jaga adalah shuruhuna rambut-rambut mereka. Yeah. Perkara yang paling dijaga oleh istri-istri Nabi adalah memelihara rambut-rambut mereka dan mengurusnya. Amma ba'da wa sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi itu punya hukum yang khusus yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain. Istri-istri ya, Nabi punya hukum yang khusus yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. La tu shariku huna fihi imroatun wahidatun minisa ijami ahliil arq. Yang mana kehusuan ini tidak diikuti, ya, naam tidak berserikat dengan wanita manapun dari wanita penduduk bumi ini. Ya, jadi khusus buat istri-istri Nabi. Apa? Ingkitau amalihina, ingkitau ankulian minatazwi. Ia terputusnya keinginan mereka, harapan mereka untuk menikah lagi. Tidak boleh. Yeah. Jadi kekhususan istri-istri Nabi adalah setelah meninggalnya Nabi mereka tidak boleh untuk mendapatkan suami baru. Yeah. Waiyasihina minhul yas. Mereka berputus asa dari hal itu. Alladzil la yumkin wa ayyu halituhu tamun yang tidak mungkin putus asa ini dimasuki oleh keinginan-keinginan. Ya, pokoknya benar-benar hilang ya. Naam kesempatan ya untuk bisa memiliki suami lagi. Fa hunnal muqtadat mahbusat disebabkan beliau shallallahu alaihi wasallam ila al maut mereka istri-istri nabi ini seperti wanita-wanita yang tertahan dengan sebab nabi meninggal dunia. Iya. Eh, karena mereka nanti akan menemani nabi di surganya. Eh, karena kelak nanti istri-istri nabi akan menjadi pendamping lagi nabi nanti di sur di surga. Kalau seandainya dia menikah nanti dia naudzubillah, 6 harus memilih antara nabi dan yang lainnya. Eh. Naam. Barakallahu fikum Karena itu, ya, dan juga dikarenakan istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman secara keseluruhan. Maka tidak mungkin orang beriman menikahi ibunya sendiri. Ya, tidak mungkin seorang laki-laki menikahi seseorang yang dianggap ibunya sendiri. Eh, kalau tak Allah berfirman. Ini dalilnya dalam surat Al-Hazm ayat ke lima puluh tiga. Wa ma kana lakum an Rasulullah. Ya, tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah. Ya. Tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti menyakiti Rasulullah. Wala antakihu azwajahu dan tidak boleh bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya. Ya. Mim setelah dia abadan selama-lamanya. Ya. Jadi setelah meninggalnya Nabi, istri-istrinya tidak boleh untuk dinikahi lagi. Inna dhalikum kana indallahi 'azima sesungguhnya hal itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yas minar rijali bil ihlali bi asya'i minaz la tahilu li sabab. Putus asanya dari kaum laki-laki secara keseluruhan ini bisa jadi ini menjadi sebab adanya rukhsah adanya keringanan ya halalnya satu-satu beberapa perkara dari perhiasan yang tidak halal tanpa adanya sebab itu ya. mungkin karena sebab ini akhirnya para istri nabi pun memotong rambut-rambut mereka, karena sudah tidak diperlukan lagi mereka untuk memanjangkan dan berhias dengan rambut-rambut tersebut falal <tuh> mar'ati maka atas setiap wanita Antah ta filwob ishari rosiha hendaknya dia menjaga rambut kepalanya. Watata niabihi hendaknya dia memperhatikan rambutnya. Wataja alahu dofair boleh bagi wanita untuk menjadikan rambutnya itu beberapa jalinan dibuat beberapa jalinan. Tetapi la yajuzulahu jamuhu faukoroxi tidak boleh dikumpulkan rambut itu di atas kepalanya. Atau dikumpulkan rambut itu Di belakang kepalanya Iya, jadi tidak boleh Untuk dikumpulkan rambutnya itu Digulung, kemudian ditaruh di atas kepala Atau di belakang Kepala, seperti apa? Kalau konde kan Kalau konde kan Disambung rambut, bukan? Disanggul Iya, Tidak boleh disanggul di belakang kepala Kemudian di atas kepala ini, tidak boleh yang boleh apa dijalin dikepan beberapa jalinan. Eh, seperti itu. Kalau Syekhul Islam, kama yak yuk kama yak Bardul Bagoya Dikatakan kalau Syekhul Islam ini seperti yang diinginkan oleh sebagian wanita-wanita jalan. Eh an tarfa syaroha dafirun wahidan wanita-wanita jalang itu biasa ya menjalin rambutnya menjadi satu jalinan masdulan baina katifai kemudian dibiarkan di tengah dua pundaknya ya ternyata ini adalah amalan dari amalan wanita-wanita pelacur iya waqala syekh Muhammad Ibnu Ibrahim mufti diari Saudiya dan telah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim ya, pemberi fatwa negeri ya, Saudi Arabia rahimahullah wa amma ma ya'aluhu ba'dun nisa'il muslimin fi hadzal zaman min farqir ra'si min janibin wa jam'ihi min nahiyatil qafa adapun yang dilakukan oleh sebagian wanita kaum muslimin di zaman ini yakni dia membelah kepalanya ia membelah rambutnya, kemudian mengumpulkan rambutnya dikumpulkan di bagian belakang, auja ala hufaukoro si atau ditaruh di atas kepalanya, kama tafalu hunisa ul Ini sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita Eropa. Fahalayajus, ini tidak boleh diman bihi min atasyabbuhi binisa'il kafirat dikarenakan hal ini adalah tasabbuh men, na'am menyerupai diri dengan wanita-wanita kafir wa anabi hurairah radhiyallahu anhu dan dari abu hurairah radhiyallahu anhu fi haditsin tawil pada sebuah hadits yang panjang qala rasulullah mengatakan sinfani min ahli annar ada dua kelompok dari kalangan penduduk api neraka. Ya, perhatikan. Ada dua kelompok dari kalangan penduduk neraka. Lam arahumma yang aku belum melihat, belum pernah melihat dua kelompok ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'dnabil baqar. Yang pertama adalah satu kaum yang bersama mereka ada cemeti, ada pecut. Ya, cambuk. Seperti ekor-ekor sapi Yadribu Nabi Hanas Yang dengan cambuk itu dia memukul manusia Memukul manusia Dikatakan para ulama ini adalah pemimpin yang dolim Iya pemimpin yang dolim Iya Kemudian kaum yang kedua Nisa unkasiyatun ariyatun Wanita yang berpakaian tetapi telanjang Kelompok yang kedua dari kalangan ahli neraka yang ketika itu Nabi belum melihatnya Adalah sekelompok wanita yang mereka pakai baju tapi hakikatnya telanjang Kenapa? Baju mereka tidak menutup aurat mereka Mungkin karena tipisnya hingga nerawang ya, bagian dalamnya Atau karena pendeknya sehingga nampak bagian auratnya Atau mungkin karena ketatnya membentuk tubuh wanita tadi. Perhatikan ya. Ya, bagaimana itu gambaran wanita pakaian tapi telanjang? Satu, dia pakai baju tapi mungkin tipis sehingga memberi bayangan bagian tubuhnya. Atau mungkin pendek sehingga menampakkan bagian tubuhnya. Atau mungkin sempit. Sempit sehingga membentuk anggota tubuhnya. Ini makna dari wanita yang berpakaian tetapi dia telanjang. Ma'ilatun mumilatun. Iya, ma'ilatun mumilatun. Ini ada beberapa tafsir. Kalau nanti yang kita baca adalah wanita-wanita yang menyisir rambutnya dan kemudian menjadikan rambutnya seperti model-modelnya rambut pelacur. Iya. Atau dia menyisir orang lain, wanita lain membentuk naam model rambut wanita pelacur dan makna lain mana lain dari ma'ilah mu'ilat adalah wanita-wanita yang berpaling dari kebenaran ya dan dia adalah wanita-wanita yang juga berpaling dari suami-suaminya ya tidak taat ya dia mengkhianati suaminya ini ada beberapa tafsir dari para ulama iya Kata Rasulullah, ruusuhunna ka asnibatil buhtil ma Kepala-kepala wanita ini seperti punuk onta yang doyong. Ini sebabnya kenapa sanggul tidak boleh? Karena Rasulullah menggambarkan wanita penduduk neraka yang belum pernah beliau lihat. Salah satu cirinya adalah kepala mereka. Seperti punuk-punuk ontah. Coba lihat, walaupun dia memakai kerudung misalnya, tetapi kalau dia sanggul rambutnya akan nampak ya bentuk dari sanggul tersebut. Maka jangan disanggul. Eh, eh, layadukul najaah. Ya. Perhatikan kata Rasulullah saw. Hadis ini Sahih riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Ya. Wanita-wanita ini tidak akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan perbuatan ini adalah dosa, be, dosa besar. Walayajid narihaa dan dia tidak akan mendapatkan wangi surga. Wa'in narihaa la yujadumin masih rotika dawakada. Padahal bau surga itu bisa dicium dari perjalanan ini dan ini. Dalam satu riwayat, bau surga itu bisa dicium dari perjalanan lima 500 tahun sebelumnya 500 tahun perjalanan sudah kecium bau surga tapi wanita yang modelnya seperti ini dia diharamkan mencium bau surga naudzubillahi minzalik ini yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaika insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang